bersama Teta Rekord ada Nema Karisma terima kasih terima kasih Mas b i m a Teta r e k o r かっこいい terima k パガシー。